Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fee kulli lahzatin abada. Adadani amillahi wa ifdali. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulmatir wahmi wa iftah lana rahmatik wanshur alayna hikmata Ya Rahman Rahimin, Allahumma ila nas'aluka, Rahman Nabiin, Rahabud al-Musalim, Wa ilham al-Malaikat al-Mukarrabin, <coughs> Allahumma gni nabil ilmi, Wa zayyinna bil hilmi, Wa akrimna bil taqwa, Wa jamilna bil afiyah, Ya Rahman Rahimin, Rabbana, Adina, Min ladunka rahma, Wa alimna, Min ladunka ilma, Subhanaka, La علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم صلى الله عليه سيدنا محمدين وعلى اله وصحبه وسلم صلي رحمه الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الشفيعين qal minan nasi man bil isharah anit ta'yin wa ila tasrih ma'rifti wal lin wa yujdi fihi illa ta'nif wa tahshin wa man lam yantafi bi min ash-shayatin wa li ha'ulail arba amsalun bahaim jadi kemudian Beliau rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita tentang ukuran dan derajat kepintaran dan kecerdasan seseorang Di mana kata beliau namanya manusia itu maka pasti ada yang salah dan pasti berbuat salah Jangan pernah kita itu menganggap bahwa manusia itu tidak pernah bersalah, kecuali kalau dia itu adalah seorang nabi. Siapapun dia pasti akan pernah bersalah. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelubany Adam khataun, wakhr khatain at-tawabun. Semua bani Adam itu adalah pendosa-pendosa, dan sebaik-baik pendosa adalah yang kapan mereka berdosa cepat bertau bertobat itu adalah sebaik-baik manusia. Ah oleh karena itu untuk memberitahukan akan kesalahan dan kekurangan itu perlu kepada teguran. Cara menegur itu dibedakan antara satu orang dengan yang lainnya, tidak bisa disamakan. Kalau kita samakan berarti bukan sebuah pendidikan yang benar. Nah, Karena apa? Manusia itu terbagi menjadi beberapa bagian, kata beliau. Minnas ada di antara manusia, manjatafible isyroh anita iin yang cukup dengan isyroh tanpa kita tunjuk atau tanpa kita berterus terang untuk memberitahukannya. Ada di antara manusia seperti itu. Wamin hum dan ada di antara mereka man membutuhkan memerlukan kepada keterserangan kamu begini jangan begini jauh gini dengan cara yang baik dengan cara yang lembut, lin, refek lembut, welin dan halus. Hmm. kalau kasar dia tidak mau, kadang-kadang begitu. Wa minhum man la yuti fi latani Ada pula ada mereka yang tidak akan tergugah atau terbaikkan kecuali dengan kita tegur dengan kekerasan dan kekasaran. Wal lam yantafi biza ka biza wazak dan barang siapa yang tidak bisa mengambil kemanfaatan dengan isyarah itu baik dengan yang ini ataupun yang itu, fa huwa minasyayatin. Itu berarti setan bukan manusia itu. Wal haulail arba amtal minal bahaim dan empat golongan manusia itu ada perumpamaannya, percontohannya dalam binatang. Fahmatullah awal. Contoh yang pertama. Yang cukup dengan isyarah. Tanpa kita terus terang. Tanpa disinggung. Cukup dengan disinggung saja dia ngerti. Dengan cara tidak langsung. Semoga kita seperti itu. Jadi tidak perlu kita itu sampai... Ditunjuk dan dikatakan Dengan perkataan yang yang Sifatnya terus terang Seperti apa? Matal Dabbah Al-Muzallalah Seperti Binatang Yang dikendarai Binatang yang melata itu namanya Dabbah Al-Muzallalah Yang sudah dikendalikan Seperti kuda Yang sudah dikendalikan Sapi yang sudah dikendalikan sudah seperti apa katanya tuannya. Tadzatni an antul jihah utadribah. Maka semacam itu tidak perlu untuk kita memberikan apa tali kendali tidak perlu cukup Jadi kita suruh ke sini dia mau sudah diajari atau sampai memukulnya tidak perlu. Masa sedangkan yang kedua masa luda bah Allah tatafi bil kitom dunat yang kedua itu yang perlu tegoran, tapi dengan cara yang halus, itu sama seperti binatang yang sudah dikendalikan, tapi harus ada tali kendalinya. Tanpa kita memukulnya, dia sudah mengerti. Wa masalul salis dan yang ketiga Percontohannya perumpamannya itu adalah masaludabah allah tilatastakimu illa bidrok seperti binatang. yang tidak akan yang tidak akan mengambil in, sebuah instruksi daripada tuannya kecuali dengan dipukul wasazer dan dihardik baru dia akan ngerti kalau nggak begitu nggak mengerti. Masalul Rabi, Masalul Jabbah yang keempat adalah seperti binatang. yang in khatamtaha atau darabtaha izdadat nufuran yaitu binatang yang kalau seumpama kamu ikat dia atau kamu kendalikan dia kasih tali kendali akan tambah lari dia akan tambah lari benar hmm. hmm. jadi ini perumpamannya seperti itu makanya kan ada pepatah yang mengatakan yaqfil labibah Isyaratun. Cukup seorang yang cerdik itu. Untuk memberikan. Untuk dengan isyarat itu sudah cukup. Tanpa ditegor. Singgung aja sudah cukup. Makanya. Kebanyakan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika. Memberikan bujangan, Memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya. Itu beliau. Selalu. naik mimbar Kemudian dia mengatakan. Mabalu fulan. Mabalu fulan. Kenapa kok sebagian orang itu begini. Begini. Begini. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. E, terus terang gitu, nah, itu e, arahan Nabi itu seperti itu gitu. Nah, oleh karena itu, jadi kita harus tanggap, ngerti nggak? Harus tanggap. Kalau somama cukup dengan singgungan, cukup dengan singgungan, nggak perlu dipukul. Kalau somama dipukul, ya harus sadar itu karena kesalahan kita gitu. Nah, tapi kalau somama disinggung nggak ngerti, ya harus ditegor, ditegor nggak ngerti, harus dipukul. Di pokol yang gak ngerti, ya setan berarti namanya. Hmm. Nah, ngerti gak? Jadi, setiap orang itu harus merasa dirinya itu banyak kekurangan. Itu jiwa insof. Dan jiwa insof itu adalah merasa kekurangannya itu, pada dirinya itu ada kekurangan, sementara pada diri orang lain itu banyak kelebihan. Itu namanya insof, sifat insof. Nah, jadi, sifat profesional. Jadi, sifat yang E, mengakui akan kekurangan sendiri diri sendiri dan mengakui akan kelebihan orang lain nah, jadi harus kita mempunyai sifat semacam itu nah, oleh karenanya Nabi SAW dalam hadisnya yang lain beliau mengatakan nas jadi tempatkan setiap orang itu pada tempatnya setiap orang itu tempatkan pada tempatnya di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda nas ala gadri jadi ajalah berdiskusi mereka tuntunlah mereka itu dengan kadar berkata eh, apa eh, cara menangkapnya itu bagaimana sudah kita dakwanya itu dengan seperti itu itu namanya hikmah itu namanya hikmah nah, makanya kan Allah taala eh, berfirman di dalam Al-Qur'an wa may yutal hikmat faqat utiya khairan katsira barang siapa yang diberikan hikmah berarti dia itu telah diberikan dengan kebaikan yang banyak Kenapa? Nah, karena hikmah itu adalah memosisikan diri. Memosisikan orang lain pada posisinya. Kemudian, menggunakan siasat di dalam tujuannya. Itu adalah hikmah. Utu'u ilah sabi liuradika. Bil hikmati wal mu'idotil asanna wa jadil hum bil latihiyah ahsan. Nah, gitu. Jadi, Terus, wagalah insya Tuhan dakulah uran fatrukulah amrin. Inlam tetrukhu ehdiyaran, tataruk tahu itiroren. Ini adalah sebuah faedah yang sangat luar biasa kata beliau. Jika kamu ingin menjadi seorang yang merdeka, enggak terikat sama siapapun juga. Fatrukulah amrin maka tinggalkan segala perkara. In lam tetruku, eh Kalau kamu itu tidak meninggalkannya secara eh dengan kemohon kamu, kamu akan meninggalkannya dengan cara terpaksa. Yang ngeri, cerdas. Yang enggak ngeri, ya begitulah. Jadi masanya itu ada begini. Banyak orang yang mengekang dirinya, <tuh> sehingga dia itu bukanlah seorang merdeka layaknya, tapi seorang budak. Pem karena dia itu sendiri yang mengkang dirinya. Nah, itu artinya. Harusnya kalau dia itu bukan seorang budak, tapi seorang merdeka, maka jangan kekang. Biarkan dirinya itu seperti yang diinginkan oleh tuannya. Pem, maka dia bukan budak. Dia akan merdeka. Dia akan jadi merdeka. Nah, gimana caranya? Tinggalkan, lepaskan segala macam Keterikatan dan ketergantungan Itu maksudnya Jadi tinggalkan Segala macam keterikatan dan ketergantungan Berarti kita akan menjadi seorang merdeka nah, Tapi kalau kita itu Melakukan segala perkara Apalagi sampai bergantung kepada orang Berarti kita tidak akan melepaskan diri pada sifat ke Perbudakan itu Terus kita akan menjadi seorang yang Budak, tidak bisa lepas Artinya begini loh Aku urit, anta turit. Wallahu yafal, merit. In a anta nifima turit, a antu kafima turit. Wain argal tan nifima urit, argal tu kafima turit. Walayakunu illa ma urit. Aku berkehendak, kamu juga punya kehendak. Allah berkehendak. Dikolli kan? yamin, dikolli waktuin lahu shan. Itu Allah Taala. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu pasti ada urusannya Allah Taala itu. Memang banyak keinginan. Kepada kita punya keinginan Kita juga punya keinginan Kita punya harapan Kita pengen begini, kita pengen begini, kita pengen begini gitu. Kamu punya keinginan Aku juga punya keinginan Allah Taala. Lalu Allah Taala mengatakan Kalau kamu membantu aku Di dalam melaksanakan kemauanku Aku bantu kamu dalam melaksanakan kemauanmu. Tapi kalau kamu cegah aku Untuk mendapatkan kemauanku Maka aku cegah Kamu juga mendapatkan kemauanmu. Tapi toh akhirnya tidak akan terlaksana kecuali kemauanku. Nah itu arti daripada topatah atau kata-kata hikmah yang disebutkan oleh hadat ini. Nanti enggak? Nah jadi begini, segala urusan manusia itu itu adalah urusannya Allah sebenarnya. Segala urusan manusia itu adalah urusan Allah sebenarnya. Jangan merasa kita seperti Tuhan, seperti Allah yang menentukan, menentukan segala sesuatu itu seperti keinginannya. Salah. Sebab, kenapa? Segera sesuatu itu harus sesuai dengan keinginan Allah. Allah Rabu Samawat, Allah Rabu Al-Arad. Cukup suatu bukti. Bahawasannya, kita punya keinginan, Allah juga punya keinginan. Adalah, berapa banyak kita mempunyai sebuah rencana demi rencana, tapi semuanya itu gagal, buyar, seperti yang kita rencanakan. Bukankah itu bertanda? Bahawasannya manusia itu tidak mampu untuk melaksanakan dan menerapkan harapannya. Kecuali kalau sesuai dengan harapan Allah. Sering kan? Kita pengen begini. Fem, ya seperti kemarin saat pulang dari dokter, tidur. Karena dari pagi saat berangkat. Semalaman tidak tidur. Jam 7 sudah berangkat. Balik jam 2. Tidur. Ustaz sudah pesan. Nanti jam 5, eh jam 4 bangunin. Ustaz ngajar, Nantinya bangunin, dia lupa. Ustaz bangunnya jam 5. Nah, selesai. Lewat, sudah terlewatkan pelajaran. Ya kan, pada saat niat sudah mau tidur itu mau bangun sampai untuk mengajar. Nah ini contohnya. Anwarit, Allah yurit, wullahiyyaf al-makhirit. Nah, jadi kalau sudah terjadi semacam ini, apa yang harus kita sikapi? Yang harus kita, kita sikapi adalah kita harus munafik, harus mengakui kekurangan kita, kekurangan kita. Kita seorang hamba. Kita seorang hamba. Kita mau punya harapan, iya. Keinginan, iya. Tapi kita harus beriman. Bahawasanya keinginan kita dan harapan kita. Kalau sesuai dengan beriring dengan keinginan Allah. Akan terlaksana. Kalau enggak, enggak terlaksana. Nanti ya Jadi enggak bisa kita itu bersandar kepada harapan kita, keinginan kita enggak. Tapi boleh kita berharap? Boleh. Makanya kan tulul amal itu. Panjang harapan, panjang angan-angan. Itu -angan. akumnya apa? Makruh. Kenal makruh? karena membuat selah bagi setan menjadikan kita itu untuk mengundur undur ngundur amal, nunda-nunda taubat, nunda-nunda e, kebaikan dan sebagainya Tahu nanti kan masih ada kamu berapa kali lihat, ya setiap hari dua kali baca eh, dua juz setiap hari, kenapa gak sekali, kan masih banyak waktu kosong ya kan masih ada besok, ada esok lagi ada esok lagi, nah ini, ini adalah tulul amal itu namanya kalau semua kamu tahu dengan pemberitahuan seorang wali Allah yang kamu yakin kepadanya, tidak ragu. Wali itu mengatakan besok kamu mati. Kamu membaca Quran berapa banyak? Hah? Berapa banyak kira-kira? Sebaik-baiknya. Kamu tidak tidur kan? Nah, Itulah. <gala> Kalau panjang-panjang angan-angan, jadi kita itu jadi mudah untuk menunda-nunda kebaikan, melantarkan kebaikan. Nah, oleh karena itu. Silahkan kita punya harapan Asalkan harapan itu sesuai dengan syariat Silahkan kita punya keinginan Asalkan keinginan itu sesuai dengan ridha Allah dan NabiNya. Tapi jangan sampai kita berkeyakinan Keinginan kita akan terlaksana enggak. Kalau orang semacam itu Capeknya itu terlalu banyak Kecewanya terlalu banyak Nanti tidak? Jadi tidak mungkin Semua keinginan, ambil satu contoh saja Kita semuanya hidup Kita semuanya punya pengalaman Dan Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk belajar dari pengalaman pengalaman, setiap hari kita punya pengalaman setiap hari, setiap waktu setiap jam kita punya pengalaman, setiap waktu pasti punya pengalaman, Dan kita tadi, bukannya yang tadi ya, suasananya sarananya kemudian lauk-pauknya, itu beda sama hari kemarin yang bersama kita siapa itu adalah sebuah pengalaman, yang bisa kita ambil hikmahnya begitu pula yang terjadi kepada diri kita, pelajarannya sekarang sama yang tadi beda yang akan datang juga beda, tema-temanya beda, keterangannya beda, suasananya beda, barokahnya beda, semuanya beda. Itu maksudnya Fathah yaulil absar. Ambil pelajaran, satu hari dalam waktu satu hari itu kita berapa banyak punya keinginan? Banyak. Anak pengen nanti gini gini gini, anak pengen ini, anak pengen ini. Sekarang setelah tutup hari kita mau tidur, coba renungkan evaluasi. Dari semenjak pagi sampai sekarang Berapa keinginan terlaksana Berapa keinginan tidak terlaksana Semua orang pasti punya Semua orang pasti punya Di dunia lebih banyak kecewanya Di dunia lebih banyak Tidak terlaksananya Di akhirat Tidak ada yang tidak terlaksana Semua terlaksana Di surga nanti semoga kita termasuk penghuninya Semua terlaksana Pengen apa? Pengen anak, ada anak Pengen makan juet, ada juet, tapi nggak bikin biru mulut, gigi. Mau apa aja ada, dan nggak perlu pakai tahapan-tahapan. Pengen anak dalam waktu sebentar, bunting, lahir nggak sakit, sebentar langsung besar besar langsung. Pengen makan durian, nggak perlu kita manjat, nggak perlu kita beli, langsung ter, langsung ada, langsung terbuka makan, ada lagi terus begitu. Itu Di syarat di dunia nggak, artinya makanya kan sering kita katakan pada anak-anak kecil, ketika anak kecil itu minta susu kita kita buatin susu itu mau si nangis nangis juga kita katakan nah kita di dunia bukan di surga, artinya apa? semua perlu ada tahapan, biarkan kita bikin dulu, tunggu dulu, bukan langsung terus langsung jadi, ini cuma jadinya bisa, artinya jadi karena apa? karena kita berada di dalam sebuah kekuasaan Nanti kita di surga kita diberikan kekuasaan oleh Allah taala. Kita sekarang tidak punya kekuasaan. Kekuasaan tetap di tangan Allah. Tapi nanti kalau kita di akhirat, time di surga, maka kita diberikan kekuasaan itu oleh Allah taala. Sehingga apa keinginan kita tinggal kita mengatakan kun fayakun. Nah, sekarang kita bisa bilang kun fayakun Hatta seribu kali, jutaan kali enggak terlaksana. Tapi kalau nanti di akhirat, kita diberikan mandat oleh Allah taala untuk mengatakan kun fayakun. Mau apa saja terlaksana? Nah, kalau kita masuk surga. Kalau kita masuk surga. Kalau enggak ya. Enggak bakalan seperti itu. Nah, oleh karena itu. Karena kita hidup masih di dunia. Dan kenyataannya. Sudah banyak kita pandang. Manusia demi manusia. Justru manusia yang paling baik. Paling unggul ketakwaan. Keislaman. Keimanannya. Adalah manusia-manusia yang paling banyak. Godaannya. Cobaannya. Cobaan itu kan berkaitan dengan. Ketidaksinkronan dengan keinginan kita Kita ingin sehat Kita sakit Ada yang mau sakit? Semuanya mau mau sehat Kita maunya harta banyak melimpah Tapi harta sempit sedikit Kita pengen semua orang baik kepada kita Eh ada yang gak baik Jadi tidak ada kecocokan Dengan keinginan kita Itulah manusia Itulah kita sebagai manusia Awal nah, kalinya di sini katakan, kalau kamu meninggalkan itu semuanya, kamu jadi merdeka. Tapi kalau kamu tidak melepaskan, meninggalkan, menanggalkan segala macam perkara itu kepada ahlinya, yaitu kepada Allah Subhanahu Wataala, maka kamu akan menjadi budak terus terkekang. Hidup kamu terkekang, diatur selalu, seakan-akan seperti itu. Siapa yang buat kamu sendiri? Tidak. Contohnya begini itu tadi permulaan kurang dijelaskan tapi kalau dia kalau kalian cerdas ya sudah cukup itu gitu kalau belum ya perlu disingkap lagi gitu lah jadi gini loh kamu bertemu sama seseorang orang itu teman karib kamu biasanya senyum setiap hari ketika bertemu dengan kamu ini nggak merengut diem lewat kamu biasanya negar enggak diem Akhirnya apa? Seti hatinya. Timbul perasaannya. Yang enggak-enggak. Kenapa dia begini? Kenapa, kenapa, kenapa, kenapa. ah Itu bukan urusan inti. Serahkan. Urusan semacam itu serahkan pada Allah Ta'ala. Nanti enggak? Dia itu begini kenapa? Karena ada sebab. Tapi yang pasti bukan sebab inti. Sebab itu siapa? Allah yang bikin dia itu sedih siap begitu. Kok inti yang jadi pusing? Bukan urusan inti. Kok inti yang pusing? Nah, karena inti pusing sendiri, inti bikin-bikin sendiri, inti sendiri yang menjerat diri, inti sendiri. Akhirnya sedih terus, susah terus. Nah, karena apa? Nah, karena itu. Nah, makanya, orang yang masih semacam itu, dia itu terkekang terus hidupnya. Hatinya terkekang, hatinya itu sempit, gak enak. Tapi kalau orang itu sudah tidak memikirkan manusia lagi, lepas segala macam ikatan, maka itulah yang dimaksudkan oleh katanya Al-Kabirullah Haddad dalam kitab Nasa Idhin Nia, Man balanas matah Arahan kalau sudah peduli soal orang terus, mau ini enggak enak, mau ini enak. kenapa ya orang kayak gitu ya? Jangan jangan, jangan ngapain? Mau orang mok begini, mau mati kayak mau gimana terserah dia. Emang urusan anak. Lo, lo gue gue gitu lah. Harusnya seperti itu, itu lebih baik daripada sampai kita bikin masalah. Nah, kecuali kalau semua itu ada ikatannya, ada kaitannya seperti istri pada suami, suami pada istri. Nah itu adalah sebuah urusannya. Kita harus mendidiknya. Dengan cara yang kita miliki. Itu gak apa-apa. Nah, tapi kalau semua orang lain. Buat apa? Biarin aja. Yang penting anak gak bersalah. Anak ingat? Enggak ingat enggak? Anak bersalah enggak? Enggak bersalah. Alhamdulillah Sudah berarti bukan karena anak. Gak usah gitu. Apa dia itu. mau oh berarti begini, begini, begini. Oh, itu bukan urusan kita. Fem. Berapa banyak kita itu menyangka begitu. Tapi gak seperti sangkaan kita. Nah berarti apa? Kita kan tertipu. Kita ter, ter, ter terobsesi dengan bisikan setan. Itu namanya. Sehingga kita terjerumus ke dalam dosa. Gitu. Nah, jadi jadi orang merdeka Gimana jadi orang merdeka? Lepaskan segala kaitan dengan manusia Ada orang berbuat baik kepada kamu Harus diingat kebaikannya Karena dia sebabnya Tapi kamu harus tahu bahwasannya Allah yang memberikannya Kamu bersyukup padanya Begitu kamu mendapatkan suatu keburukan Baik wajah yang masam Ucapan yang menyakitkan Tindakan yang tidak mengenakan nah, Kamu harus lihat mesebibnya Bereskan orang itu Jangan ada dalam hati. Lepas. Kebaikan orang kamu catat di atas batu, diukir. Okay, Kebaikan kamu kepada manusia kamu tulis di atas pasir. Dan waktu sejarah lupa. Tapi kalau yang terukir nggak bakal lupa. Seumur so, hidup kita ingat terus. Ah itu adalah saran mukmin. Kebaikan kita kita lupakan. Kebaikan manusia selalu kita ingat. Ah itu adalah termasuk daripada implementasi dari kata mutiara tersebut. Nah, kalau mau merdeka begitu caranya. Kenapa ya? Kenapa dia begini? Kamu sih enggak kasih nah, jangan. Itu adalah sesuatu yang mengekang dirinya. Kenapa, Kak? Kenapa? Kenapa? Fem, bagaimana, Kak? Andai kata kamu itu datang, kamu pasti dapat. Nah, itu. Siapa kamu? Allah talang Ta lihat orang kayak gini ketawa kasihan, deh kayaknya kamu yang menentukan gitu. Allah yang menentukan semuanya. Jadi, hidup ini bukan berandai-andai. Bukan kenapa terjadi ini, bagaimana bisa terjadi. Enggak. Kehidupan ini adalah milik Allah. Ketentuan Allah. Dengan godok dan takdir Allah. Jadi, apa katanya beliau? Apa katanya Allah Ta'ala? Jadi, serahkan. Itu artinya segala urusan itu serahkan. Wal haku antam kusahaysu nazalak hatta yakunallahu anhunagalak. Yang baik itu, yang benar itu adalah Kamu tetap berada dalam posisi kamu Sampai Allah Menjadikan kamu Di dalam suatu posisi yang harus kamu berpindah ha, Baru kamu pindah. Artinya, masalahkan kepada Allah Ta'ala Jangan menentukan sendiri Kalau kamu bingung, istihara Berarti menentukan kepada Allah Ta'ala Kalau istihara, berarti kita lihat Bagaimana hati kita, mantap laksanakan Kalau kita ragu, jangan Itu istihara, bukan harus selalu dengan Mimpi, gitu itu berarti telah meninggalkan segala urusan. Jadi bukan berarti kita itu melepaskan segala urusan, enggak. Berarti tidak tanggung jawab itu namanya. Orang itu jangan lari dari masalah. Tapi masalah itu harus diselesaikan. Nah, akan tapi, bukan berarti kita itu harus bersandar kepada itu, enggak. Tapi kita bersandar pada Allah. Kalau Allah fawah hasbun, wama yataqillaij'allahu mahrroja wa rizukumin haisuh, itu implementasinya juga, enggak. Tapi kalau kita itu tergantung terikat pada kita, wah suami kita meninggal, ayah kita meninggal dari mana siapa yang biaya aku? Nah seakan-akan yang biayanya selama ini adalah ayahnya suaminya, gitu. Sekarang kalau ayahnya masih ada, suaminya masih ada, terus dibikin bangkrut, bikin nggak punya, ditutup segala lapangan pekerjaan bisa ngasih makan? Allah semua ngasih itu semuanya Allah. Gitu. Jangan biasakan kita terpesat pada orang, gitu. Tapi kita harus mengetahui bahwasanya dia sebabnya sehingga kalau katakanlah dia sebabnya maka kita harus mensyukurinya la jazartum la zidannakum walin kafartum min azabi bashadid waqala ma urifa qadrusyai' bimitsli tidak ada yang mengetahui sesuatu kecuali yang tidak memilikinya tidak ada yang mengetahui dengan nilai sesuatu kecuali yang bertolak belakangan dengannya, ini gampang mudah dicerna sebetulnya. Tapi kalau dia kurang cerdas, ya nggak bisa juga. <laughs> Ayah, tahu tak kira-kira maksudnya? Maksudnya adalah tidak tahu dengan nilai kekayaan kecuali orang kafir, orang fakir. Tidak ada yang tahu dengan nilai kesehatan kecuali orang yang sakit. Tidak ada seseorang yang mengerti akan nilai sebuah kenikmatan kecuali orang enggak punya kenikmatan itu. Kenapa kamu setiap melihat orang cantik itu? Paham? Rada-rada ngilar gitu. Karena kamu pengin cantik seperti dia. Berarti kamu tahu diri. Tahu kan tahu diri? Bahwasanya Ah, gitu. Paham? Paham enggak? Itu maksudnya. Kamu ngelihat orang alim, Ya Allah nape pengen jadi orang alim seperti dia, ya kan? Orang alimnya <tuh> kan, orang alimnya sendiri tidak merasa, tidak merasa bahwasanya kamu itu pengen seperti dia gitu. Dia nggak, dia merasa nikmat biasa-biasa aja kok. Kaim, nah, misalnya apa? Seperti kalian melihat Ustaz, oh kayaknya Ustaz keterangannya begini-begini-begini gitu. Kok bisa ya? Kok bisa gitu? Paksa jawabnya biasa-biasa saja. Malu saya tidak pernah merosak dan sebagainya. Saya tidak pernah merosak. Hmm. Nanti tidak. Hanya nah, seperti itu. Tidak oh. ada yang mengetahui dengan nilai suatu kenikmatan kecuali orang yang tidak memiliki nikmat itu. Nah itu artinya mau di fakodul shai bimis liditih. Walasallal musab bimis lidizikriman ushiba bimis lidushiba teh. Nah ini yang kedua. Masih mirip dengan yang pertama, bagian pertama. Apa itu? Tidak ada seseorang yang merasa senang atau disenangkan kecuali dengan menyebutkan orang yang tertimpa musibah sepertinya. Nah, makanya kan kenapa di dalam sebuah pelajaran, di dalam sebuah mauidoh, di dalam sebuah nasihat itu selalu disebutkan, itulah fulan bin fulan, dia itu begini-begini, manaqibnya itu begini-begini. Kenapa? Nah, supaya dia itu tahu bahwasanya bukan dia saja yang tertimpa semacam itu ada orang lain. Oh, ternyata aku tidak ada apa-apanya ya. Oh, ternyata ah jadi ringan dia. Itulah maksudnya. Jadi kalau mengobati orang, pem, maka sebutkan dengan orang yang sepertinya yang satu musibah dengannya sehingga dia merasa oh bukan cuma aneh yang tertimpa musibah. karena Banyak orang yang mengatakan aku adalah orang yang paling besar cobanya. Siapa bilang? Bergaul. Kami lihat semua orang itu pasti ada cobaannya, nah, ngerti tak? Setiap orang pasti ada cobaannya. Nah, tapi ketika disebutkan, dia tahu bulannya itu begini begini begini. Oh, ternyata dia lebih parah dek. Nah, baru dia agak enteng merasakan musibah itu agak enteng. Itu artinya walat asal musab tidak akan merasa gembira, tidak akan merasa terhibur. Tasliya itu menghibur tidak akan terasa terhibur orang yang terkena musibah itu kecuali dengan menyebutkan orang yang terkena musibah sepertinya, hm. Jadi senasib senasib seperjuangan, gitu lah. Sama-sama anak santri, ya kan? Paling tahu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena sama-sama tahunya, sama-sama mengalaminya, gitu lah. Hm. Jadi Orang kalau sudah biasa Dia itu nyantri Maka dia itu lebih kokoh kehidupannya Karena apa? dia sudah terbiasa nah, Karena dia belajar dari pengalaman dia Dan pengalaman daripada orang lain nah, Tapi kalau sombama Kita tanya Kepada orang yang belajar SMA Di luar sana Enak mana ya Tinggal di luar sama tinggal di pesantren Jangan dijawab dulu ini kita bertanya sama seorang yang belajar di SMA Eh mas Eh apa mbak Enakan mana hidup di pesantren sama di luar sana Kamu yang di pesantren ini tanya sama dia Jawab apa dia Mana aku tahu Karena hidupan yang dia rasakan cuma di luar Beda sama kamu kalau kamu itu telah merasakan hidup di luar, telah merasakan hidup di pesantren, sehingga kamu bisa menentukan enakan hidup di sini, enakan hidup di rumah, gitulah. Karena apa pengalaman. Nah, jadi jangan tanya kepada seseorang yang tidak ada pengalaman sama sekali. Jangan tanya, itu namanya salah alamat itu namanya. Em, nah, jadi sama seperti ini. Set bercerita tentang suatu cerita yang lucu. Karena cerita itu kalian tertahu semua kan? Ah, cerita lagi ah, cerita yang kedua kali. Cerita itu juga masih ketawa enggak? Ketawa dikit. Ah, pengen ah biar hafalan mau cerita lagi yang ketiga. Masih ketawa lagi enggak? Sama. Yang tadi pada kita seperti itu. Kenapa kamu masih nangis juga? Kenapa kamu masih sedih juga? Kehidupannya semacam itu. Jadilah kamu itu dewasa tambah dewasa tambah dewasa. Bukan tambah Tambah mundur, tambah mundur, tambah maju, tambah maju, tambah meningkat, tambah meningkat. Kayak berapa semacam itu. Jadi jangan berulang-ulang sama seperti orang yang bercerita humor dengan satu cerita. Yang betul kali mungkin itu akan menghibur sama seperti usah katakan kemarin masa ada orang gila di rumah sakit gila. Itu sore-sore jalan-jalan melewati orang gila yang sedang duduk sambil baca koran terbalik. Maka dia hampiri sama orang gila yang satu itu. Dia bilang, "Pak, saya mau tanya ya." "Oh, silakan, tadi." Ditanya sama yang gila yang pertama, "Enggak, saya mau tanya sekarang ini siang apa malam?" Yang duduk dia bilang, "Oh, maaf, saya bukan warga di sini, saya enggak tahu." Ade. Lucu kan? Mau cerita lagi ah. Lucu enggak? Sudah tahu ceritanya? sama itu jadi pada kamu seperti itu. Kamu tertimpa musibah itu berapa kali? Tertimpa masalah itu berapa kali? Gimana cara menanganinya? Ya sudah ikuti. Pai, entar menanganinya begini-gini jangan diulang-ulang. Terus diulang-ulang terus itu namanya enggak meningkat keimanannya, enggak meningkat ketakwaannya. Berubah. Pai, entar gimana? Oh, yang disenangi sama orang ini begini caranya. Ya, sudah ikuti begitu caranya. Eh, bukan begini. Begitu lagi, begitu lagi. gitu. Sampai kapan? Jadi kita harus belajar dari kehidupan ini. Kita harus meningkat. Kenapa seorang yang nyantri itu adalah seorang yang kokoh saat katakan. Yang dapat santriwati, beruntung. Kenapa? Karena dia itu adalah seorang yang sudah digembleng hidup untuk menjadi orang yang siap hidup. keadaan susah maupun senang. Susah sudah biasa. Senang, luar biasa Jadi susah, sudah biasa Dia sabar Kalau kasih kehidupan senang, itu luar biasa kan Jadi senangnya luar biasa dia Biasanya makannya tempe tahu Dikasih rawon paginya Siangnya mcd, malamnya kebuli Sebulan gembrot langsung nah, nah. Makanya kadang-kadang saat itu Rada-rada malu kalau seumpama yang diundang itu anak pondok. Kalau pas lagi anak pondok ada yang kawinan tuh, Kan diundang itu anak pondok itu. Ya Ustaz harap takut-takut dicemas itu dalam hati. Cemasnya apa? Ustaz yakin? Itu yang namanya tempat ikan tuh habis lu des-des gitu. <guluh> nah itu berdasarkan pengalaman gitu. Berdasarkan pengalaman kayak begitu. Yang namanya juga anak pondok gitu. Sesuatu yang enggak berharga berarti di rumah Ustad bawa sini berharga banget, gitu. Sama si ingat bagaimana waktu Ustad masih mondok makan pakai kerupuk saja sama kecap captu nih luar biasa. Sekarang di rumah kasih makan gitu, ya, Ustad nggak makan. Nah itulah. Tapi sudah biasa. Kalau nggak ada pun Ustad biasa begitu, gitu. Ustad makan yang penting ada RS-nya. Walaupun sama tempe tahu cukup. Nah gitu. Ah karena sudah terbiasa kita hidup dalam keadaan seperti itu nah begitu pula kalau semua nanti ada masalah masalah-masalahnya sudah terbiasa kita capek deh capek deh itu kenapa capek deh menghadapi orang yang tidak beriman kenapa sih tidak mau belajar dari masa lalu kenapa sih tidak masih ikuti cara-cara yang dulu gini loh caranya dapat ridhonya Allah Rasulullah begini yang kan ridhonya Allah Rasulullah nah emang, gini loh caranya harusnya begitu jadi terus berkembang terus berkembang terus berkembang sampai kita menjadi orang yang kokoh bukan ciut, bukan orang yang tidak memiliki keimanan enggak gitu. Jadi yang namanya masalah itu harus diselesaikan, bukan lari dari masalah. Jadi kalau ada masalah, selesaikan, bukan dari masalah. Bukan seperti orang sekarang ini lihat, orang yang enggak beriman. Ketika sudah terjadi masalah, bingung mau kembali kepada siapa? Mau menyelesaikan enggak tahu caranya. Akhirnya apa? Bunuh diri. Ah, mungkin dengan cara itu habis sudah selesai masalahnya. Karena aku yang jadi masalahkan, aku cemburu diri, selesai sudah. Selesai. Nanti dikuburan gimana? Ya nanti yang disinggal gimana? Keluarganya gimana malunya? Gimana semuanya? Itu ada kaitannya, kenapa gak dipikirkan? pikirkan diri itu sendiri. Nah, gitu, Jadi pikirkan semuanya. Itu orang cerdas itu namanya. Nah, jadi ingat, kehidupan ini bukan seperti keinginan kita. Ikuti dulu. Aturannya. Kalau kita salah gimana? Badan orang minta maaf. Minta maaf gimana caranya? Ada kriterianya. Ya kan? Gimana? Harus merendah, minta maaf. Enggak usah bicara yang lainnya, minta maaf aja. nanti enggak? Nah, caranya begitu. Dia belum maafkan terus, ngemis, minta maaf. Ah, jangan sampai kata-katanya orang yang yang diminta maaf itu dijadikan senjata. Lama panjang, masalah, masalah, masalah lagi. Sampai kapan kayak begitu? Mema itu. Itu karena dia itu tidak mau belajar kepada pengalaman. Nah, jadi harusnya kita menjadi orang yang kokoh belajar dari pengalaman. Nggak mungkin ada satu orang manusia yang hidup dalam keadaan tenang, jiwanya nggak mungkin. Pam, nggak mungkin. Ustad sudah pengalaman dalam hal itu. Ustad sudah sangat pengalaman dalam hal itu. Jadi kadang, -kadang sudah merasa, uh oh, enak banget, enak banget. Eh baru ngomong itu masalah lagi. Hampir satu hari tidak ada yang pernah. Satu hari dari pagi sampai malam enak terus tidak ada. Itulah kehidupan. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala. laqad khalaknal insana fi kabat. Kami ciptakan manusia selalu dalam kesusahan. Makanya jangan sok ta. <tuh> <tuh> Jadi tidak mungkin. Mungkin. Nah, seperti ini enak nah, ini kan kita bikin ketawa kita senang dan sebagainya, bahagia kenapa? karena yang diajarkan itu ajarlah SAW. itu bukan keterangan dari ustad enggak, ini keterangan dari nabi semuanya Habibullah Allah itu juga mencuplik dari nabi SAW, enak gitu nah, itu orang dekat dekat sama nabi itu enak makanya usahakan hidup itu berarti, hidup itu bernilai bukan hanya seperti fungsinya wanita yang kebanyakan itu mau jadi apa, jadi ibu rumah tangga, apa pekerjaannya ngaahirkan, nyusui, ngalahirkan, nyusui, emang ya, mau begitu? Hah. Jangan, em, anak ingin didik, anak-anak harus menjadi orang soleh, suami anak harus menjadi orang soleh, keluarga anak harus menjadi orang soleh, gitu loh. Kalau bisa, anak-anak harus jadi orang wali, suami anak harus jadi wali, ayah anak harus jadi wali, gitu loh. Itu adalah arti kehidupan itu berarti. Em, enggak, biar aku sendiri aja. Em, kan bebas, semua orang bebas, aku sumber masalah dan sebagainya. Sebermasalah bukan pada diri kamu kalau maunya salahkan dirinya, salahkan Allahnya, Allah yang bikin masalah, gitu dah, ah, nah, tambah musrik dia, enggak <gih> bukan begitu, gimana caranya keluar tapi dengan cara ridho Allah, gitulah. Eh, Nabi, em, jadi semua itu adalah sebuah didikan dan pendidikan. Em, kalau kita ada masalah kayak begitu, kita didik, kita tampahin begini-begini, padahal hati kita enggak ada apa-apa. Didikan buat dia. Kenapa? Suami itu harus bakal meninggalkan dia. Orang tua itu harus meninggalkan anaknya. Supaya dia itu nanti kokoh. Hebat. Hidupnya itu hebat. Nah, itulah maksudnya. Pengalaman dirinya itu dituangkan. Nah, padahal lihat enggak tega. kasihan. Tapi gimana lagi? Harus dididik. Supaya dia itu menjadi seorang yang kuat. Gitu. Nah, itulah. Harapan orang tua itu seperti itu. Harapan guru itu seperti itu. Gitu Wem dan guru kepada murid itu sama seperti orang tua kepada anak-anak anaknya. Jadi kalian itu harus siap. Mem, Kehidupan di depan itu ke depan itu sangat luar biasa. Bukan kehidupan yang sangat sangat gampang, sangat sangat mudah dan membahagiakan. Enggak, menyulitkan. Kalau serba si pilihan, enakan di dunia apa enakan meninggal dunia. Enakan meninggal dunia kalau enggak mikirin anak-anak, enggak mikirin amal yang masih sangat minim nggak mikirin nanti bagaimana yang kita hadapi capek sudah gitu. masalah di masalah nggak pernah putus-putus tapi kalo kita mikir rasulullah juga nggak pernah putus-putus masalahnya gitu. <gifat> justru yang paling besar cobaannya itu adalah para ulama setelah para nabi baru yang mengikuti jejak mereka yang paling baik akhlaknya yang paling baik akhlaknya itu yang paling besar cobaannya ngerti nggak jadi semua orang seperti itu jadi harus siap-siap ngadepi nah, kehidupan ini Nah, supaya kamu itu selamat daripada kehidupan yang menyulitkan nanti di akhirat Harus kamu selamat di dunia ini Sukses Gimana caranya Kamu harus melewati masalah dengan cara tidak berdosa Tidak dosa kepada Allah Tidak dosa kepada manusia manusia Selesai sudah Caranya begitu Tidak usah banyak kita itu terikat sama terkekang dengan masalahnya orang nah, Itu apa katanya Allah? Serahkan sama Allah Wajibannya apa? Sebagai apa? Suami? Sebagai istri? Apa wajibannya? Laksanakan. Selebihnya, laksanakan pada Allah. Faham? Itu Allah yang punya gawean, kata orang Jawa. Pekerjanya Allah. Itu bukan pekerjaan kita. Jangan sok tahu. Jangan sok rapi. Jangan sok bertindak. Jangan sok segala-galanya. Sok itu tidak bagus. Yang bagus itu adalah orang yang tawadu, orang yang merendah hati. Ya, semoga kita semua termasuk yang merendahkan hati dan semoga kita semua termasuk yang low profile dan semoga kita ini termasuk yang diangkat Allah Ta'ala derajatnya di dunia sampai di akhir dan semoga kita termasuk yang belajar daripada pengalaman di masa lalu, sehingga kita menjadi seorang manusia yang lebih kokoh dan kokoh serta kokoh keimanan dan, serta, dan keislamannya, ketakwaan dan keyakinannya, sehingga kita berhak mendapatkan keriduannya dan cintanya serta cinta Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi <tik> Wasallam. Allahazim ya, wa lku wa lama na wasal